Selamat siang, Bapak Tony. Selamat siang. Komentar Anda nih, Pak. Saya kira nggak ada gunanya ya, dalam arti itu sekarang aja, walaupun terinuan, Joki itu walaupun polisi lewat, dia juga d i a m d i a m aja. Coba yuk lihat di sepanjang jalan、uh, di dekat Tambrin mana itu, itu banyak sekali Joki dan mereka itu d i a m d i a m aja. Dan paling lagi h e b o h kalau ada... apa satpol pp itu ngejar-ngejar itu lagi hari besok juga balik lagi dan satpol pp itu kan dikasih t u i s sama mereka、mm -hmm. nah belum lagi ini kendaraan umum yang berhenti sembarangan ibu coba dari kota itu deh stasiun kota itu mau ke arah ngajam ada itu yang bikin macet coba cuma mikrolet g a k ada hal lain yang bikin macet、mm -hmm. jadi polisi itu pun di depan hidungnya juga dia diamkan jadi saya kira percuma lah mau pakai irt atau ir apapun ya kalau misalnya peraturan atau hukum itu tidak ditegakkan, itu percuma, Ibu. Percuma, kerja semuanya cuma n gimana bisa hidup dan gimana pungli, gitu loh. Gak ada kerja、iya. yang benar-benar, demi masyarakat, demi rakyat itu gak ada.、Hmm. Oke,、okay, baik. Terima kasih, Pak Tony. Pak Cipto, selamat siang. Halo. Silahkan, Pak Cipto, komentar Anda. Ya, menurut saya itu kalau sistem seperti itu, apa sudah dipikirkan itu yang benar-benar.、Hmm. Ya. Kalau misalnya mau untuk memperlancar Itu mestinya infrastruktur yang dibangun, bukan dengan cara sistem ini. Sistem itu、mm -hmm. karena di Jakarta kan, bukannya sistem itu bu bukan satu persen bisa memecahkan untuk k e m a t a n Yang penting itu kita pembangunan infrastruktur, jalan-jalan, coba ditingkatkan. Dia punya mungkin yang di, di Gatot Subroto itu ya, untuk rel itu coba dikerjakan lagi. t u、mm -hmm. jangan seperti itu, tiang itu mubazir dan... ジ ili, ili mata itu bagus tuh, はパマンダンアンマパイトウエディラバグストーンティングセットジディーサラサパンブリンタデカイジャカルタチバディピケケカマタンマタンジャンサンパイニマシャラカチュガディサマレポートカンシティミトカンパンバヤランアパパンシバヤサカランアパシヤンアバヤギトカンジディジャンソウキタディババンカンパバヤランラギドン Kalau seperti itu mendingan kan kita bayar pajak itu bagaimana Dia punya uang pajaknya kemana Itu kan pembangunan jalan Mestinya kan diarahkan Nah itu coba pemerintah Jakarta Dari p e m semuanya itu Pajak-pajak mobil segala macam Dibangunlah jalan di dia Jadi ada dua tingkat seperti itu Lepasnologi semua Coba orang Jepang, orang China Semua dipanggil bagaimana untuk bisa Uh, membantu dalam pemikiran ini kan nggak ada masalah.、Okay. Terima kasih Pak c i p t o s e l a m a t siang. Bapak Hartono,、ya. silahkan komentar anda、Ayo. Pak Hartono. Ya, silahkan komentar anda Pak. Komentar saya ya, bu ya. Bangsa kita nih gengsinya doang.、Hmm. Tahu nggak? Belajar sama Singapura. Kalau di Singapura kan, kalau masuk kawasannya kayak apa nih? p e r c i t u t b a y a r Udah Joki kan otomatis hilang d u n i a masuk negara lagi.、Hmm. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Gilbert, selamat siang Iya, selamat siang Saya setuju itu sama Pak Tony, Bapak Cikto itu、mm -hmm. Ujung-ujungnya pajak lagi, p u n g u t a n lagi、yeah. Ya kan, tujukan, sedangkan pajaknya kita belum pernah merasakan rakyat itu Tidak, tidak, tidak pernah pajak itu jatuh, ke rakyat, apa namanya dikembalikan lagi ke rakyat、yeah. Sekarang dikembalikan lagi seperti ini mode Seperti kayak jalan tolak, apalah gitu-gitu、mm -hmm. Ya kan, kayak SIM itu Kan, ya kan,、um, mirip-mirip gitu kayak sembuh itu nanti uangnya n gak g tau masuk kemana mungkin sebagian masuk ke, ke, ke investor, sebagian lagi masuk ke kantongnya polisi, sebagian ke kantong e k siapa gitu, n、mm -hmm. gak g ada yang ke negara pajak lagi, pajak lagi pajak lagi, ujung-ujungnya d a h u t e r pajak udah mentok, h abis ya tinggal r a k y a t yang bergerak, makasih baik, Bapak Andre selamat siang s i l a k a n Pak Andre electronic、oh, road pricing itu マジックス・スパリケア・パンマナンバーマーケット・フォームロシ a l ンマナンバーマーケット・フォームロシア・パン a ナンバーマーケット・フォームロシア・スパリケア・スパリケア・エリ Joki yang dihalalkan ya Jadi tergantung juga nih Kalau sampai terlalu mahal Ya bikin tambahan biaya ekonomi tinggi lagi、mm -hmm. Kalau misalnya murah ya Kita juga joki juga Rp10.000 Jadi saya kira ini salah Pemerintah harus bikin halte Di sepanjang jalan Saya contoh lah yang Inun Tri tuh jemba, Jalan、eh, HM Buruk aja Bikinlah halte Kendaraan yang berhenti jangan sembarangan Saya kira itu akan mengurangi loh Kalau d a r i b a n d i n g bikin GRP ini kan Maunya sistem yang gampang saja、mm -hmm. Masalahnya saya juga bingung Pemda itu gimana kerjanya Di sekitar-sekitar s -sekitar itu juga Banyak kalian yang terbengkalai gitu Pas kita warga nelpon Dia bilang Pembongkaran ada anggaran Pembetulan tidak ada anggaran Dibiarkan begitu saja Akhirnya mobil juga pakir r Di p i n g g i r jalan n Gak g bisa masuk dia punya parking bay Ya jadi、mm -hmm. ya、ah, So bad gitu loh Makasih Oke、okay, baik terima kasih Bapak Leman ya Selamat siang Oh Pak Selamat s i l a k a n Pak Selamat Saya sangat salut dengan bangsa Indonesia ya Salutnya kenapa? Begitu dengan urusan uang Semangatnya sangat-sangat luar biasa、okay. Padahal ya Untuk、uh, memperbaiki sarana dan prasarana Ini yang kurang optimal、hmm. Mungkin sudah diperbaiki Bu. Cuma kualitasnya aja yang kurang ya Ambil contoh aja jalan ya s e b e a n tol yang baru dirismikan kemarin aja, banyak gelombang-gelombang seperti itu, ya kan?、Mm. Nah, padahal biaya katanya juga u d h a b i s banyak. Nah, ini yang salah itu pemborongnya atau bagian yang mana?、Mm. Itu aja, Bu. t r i m a Baik, terima kasih. Bapak Budi, mana p a n a t e l e o n terakhir ya? Selamat siang. Mbak, itu saya setuju, Pak, dengan sistem IRP itu.、Mm. Berarti memberikan keadilan, m b a k Bagi orang kalau mau masuk jalan protokol, jalan yang p a d a t y a harus bayar, gitu. h m、mm -hmm. Itu suatu i d e yang bagus untuk mengurangi kemacetan Oke、okay. Di、baik. samping itu, saya、hmm. juga s e t u j u pendapat bapak yang tadi itu Memang halte sama jembatan menyeberangan itu sangat kurang di Jakarta ini、hmm. Itu saya rasa harus jadi perhatian polda sama p e m d a Oke,、okay. baik ya, Halo selamat siang Pak Tito Selamat siang ya, silakan. Ini y a d k p o t rapin IRP model Singapura ya Iya キャラクターのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーの l ォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャーのフォーチャー Bisa iya bisa enggak Tapi joki akan berkurang Atau joki n gak g ada sama sekali Peshasilan r negara atau pendapatan daerah Akan bertambah Ya bisa dicoba Tapi kalau apakah nanti betul-betul akan Mengurangi kemacetan、hmm, Bisa juga tidak Bisa juga tidak Eh sama karena juga berapa duit sih dan Penghasilan teman Indonesia khususnya di Jakarta ini kan Banyak yang udah have-nya Jadi ya, mungkin n gak efektif juga sih Itu aja Halo Pak Riri selamat siang s e l a a m t s i l a k a n Pak Rery dengan komentarnya. i Ya, kalau saya bilang sih 100% nggak bakalan berhasil. Karena ini menyangkut mentalitas pengemudi di Indonesia, khususnya di Jakarta yang benar-benar bobrok mentalnya.、Uh, itu yang pertama. Yang kedua kalau memang mau menjadikan jalan lancar yaudah dilarang aja sekalian k mobil dan kendaraan bermotor. Biar jalan kaki, terima kasih Iya, baik terima kasih Pak r e r i Pak Arifin selamat siang Iya s i l a k a n Pak Arifin Ya kalau menurut, menurut saya sih juga n gak g bakal berhasil ya Bukan karena bayar n gak g bayarnya Karena memang n gak g ada pilihan jalan Kalau udah macet disitu bayar ya pasti lewat situ Akhirnya semua orang lewat situ ya macet juga Yang berhasil cuma pemerintah dapat tambahan uang j o k i n y a udah n g gak ada Satu-satunya cara mengatasi kemacetan di Jakarta m a u n g g a k m a u y a m r t Itu aja korek、oh. ah, iya. iya baik terima kasih Pak Arifin i Ya halo Pak Jakob Halo Iya s i l a k a n Pak Jakob、uh, Kalau menurut s a ya Pak ya、uh, IRP itu memang bagus ya Cuman sulitnya masalahnya di hukum kita nih Pak Seandainya kalau kita melanggar Pulsanya tidak ada Kalau di Singapura itu kan dipakai kamera langsung di capture ya Pak ya、uh -huh. Nah problemnya kalau di kita ini bagaimana Pak? Nah, itu yang saya rasa sulit juga untuk ditegakkan Karena ID kebiasaan kita jual beli kendaraan itu kadang-kadang tidak balik nama Jadi hukum yang akan dirunut itu kan pastikan ke atas nama mobil tersebut Nah、ya. menurut saya sih itu Pak ya Iya baik terima, nah, terima, kasih. terima kasih Pak Iya terima kasih Pak y a k o b Halo Iya s i l a k a n Pak Doni dengan komentarnya Ah, Itu IRB itu diganti namanya エレクトニック・ラップ・ピット・ジャディ・カロー・システム・ミトゥ・イピア・ディバランイン・ディバランイン・ディバランイン・ディバラン・フォンバタ・サン・キャンランブル・モトゥ・ディラン・ウシアニア・イトシンニャ・キル・モトゥ・ディラン・マネワティ・ジャンジャンジ Jadi ini tidak akan mungkin bisa berhasil kalau sendiri dari pemerintah sendiri tidak menegaskan usia pemakaian k e n d a r a a n itu. Walaupun kita bilang kalau tidak, tidak ada kemanusiaan, ya itu ada resiko dari orang yang memberi k e n d a r a a n ya harus memakai k e n d a r a a n n y a Yang mampu ya mampu, yang mampu yaudah. gak u s a h pakai k e n d a r a a n pakai aja MRT seperti yang dikatakan tadi. Lebih manusiawi dan lebih、uh, efektif ya. Ini pesan ke pemerintah, kaji dulu, baru dibuat. Jangan dibuat dulu, baru dikaji. Ini selama ini kebalikannya, dibuat dulu, baru dikaji. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Adoni. Pak Aleman, selamat siang. Ya, siang Pak. Ya, s i l a k a n Pak Aleman.、Uh, saya pikir apapun kendalanya, apapun kekurangannya, emang harus dicoba ya Pak. Kalau nggak dicoba,、uh, kita bakal macet terus begini. Jadi, artinya kita nggak perlu terlalu pesimis apa... nanti kekurangannya dan saya pikir, kita juga harus berpikiran positif terhadap pemerintah mari kita dukung, gitu aja Pak Bapak Edison, selamat, selamat sore. sore selamat sore Silahkan, Edison. jadi ada dua ya ini ya sebenarnya ya,、uh, pertama kalau dia memang mau kasih pakai i r p saya kira bagus-bagus aja cuma mesti dipikirkan, kalau dari, jalan, dari stasiun k o t a s itu sampai ke jalan、uh, Juanda itu, itu ada berapa gang, belak kiri, b e l o k kiri, b e l o k kiri saya kira ada sampai sepuluh ya ...apa setiap gerbang harus dipasang IRP... ...itu satu... ...kalau masalah m a c e t sebenarnya... ...saya kira a p a p u a p a p u n di atas itu pada pinter lah... ...saya cuma tamatan S2... ...gak g sampai S3 juga tahu gitu loh...、Ya. ...pasanglah halte di tempat-tempatnya... ...itu kendaraan u mum ditindak... ...sekarang masalahnya kendaraan u mum t u h gak pernah ditindak... ...nih contoh saya lagi di pintu besar selatan di depan tempat saya nih... ...saya mau b e l o k dari pinang s i a n ke kiri aja itu... ...kendara a n u mum hot time gitu loh... ...jadi... ...saya kira... ...motor juga d i t e r b i t k a n apa... ya ...IRP, IRP lah... ...itu kan proyek baru bagi mereka... ...kita t a h u t o h kalau ada proyek pasti ada untung... ...cuman kita sebagai masyarakat tuh... ...Bapak Presiden sudah bilang... ...irit BPM, irit apa... ...yang bikin macet itu justru... ...kendaraan umum, motor... ...dan kalau Ibu bisa lihat sendiri sekarang... ...di depan sana, dekat, di bawah jemaat yang lontong... ...itu yang bikin macet cuma satu Bu... ...kendaraan umum... ...jadi kalau saya bilang... Untuk daerah pemukiman gini mungkin kurang cocok lah t e r h i d u a n atau apa gitu. Jadi IRP itu sebenarnya joki yang bersifat elektronik aja. Makasih. i Ya, Bapak Karya. i Ya, halo. s i l a k a n Pak.、Uh, saya sedikit berbeda pendapat.、Hmm. Memang IRP itu menurut saya dapat mengurangi, bukan mengurangi ya, mempermudah orang yang kebetulan... Uh, memerlukan melintasi daerah 3 in 1, tetapi penumpangnya cuma 1 atau dua. nah ini kok kembali ke seperti Bapak tadi yang bilang j o k e l Ekronik itu ya terserah isilahnya t apa, saya pada perisi test e u j u i r p itu p e n t i n g untuk mendapat, menambah pendapatan negara tetapi、uh, banyak juga hal-hal yang harus dicertibkan oleh pemerintah terutama di bidang lalu lintas juga sepertinya dari bapak itu katakan banyak sekali mobil-mobil、e, umum seperti angkot dan sebagainya yang berhenti seenaknya naikkan tempat dan turunnya tempat juga dengan seenak perutnya aja itu juga sangat、e, berpengaruh terhadap kemacetan lalu lintas jadi aparat ini kelihatannya selalu、e, tutup, tutup mata gitu ya kadang-kadang di depan itu jelas ada plangnya e dilarang parkir gitu Ya, angkonya t parkir ngeten ngeten di situ, di terminal bayangan. Padahal nggak jauh dari sana, ada pos polisi. Nah, dibiarkan aja, apakah ini ada setoran bulanan sehingga ini dibiarkan aja, atau bagaimana kita juga nggak tahu. Nah, ini kalau peraturan dibuat, yang penting pelaksananya harus bagus. Saya kira IRP itu bagus, jadi elektron itu kan nggak bisa dimain-mainin gitu loh. Peraturan ini kan bisa dimain-mainin oleh oh, loh, Om ya. Tapi kalau elektronik kan nggak bisa diimankan oleh onum. Itu aja, makasih. Oke,、okay. Bapak Palin? Iya, Bu. Saya setuju sama Bapak sebelumnya itu.、Uh -huh. Jadi kalau i r p itu bisa menambahkan yang namanya pendapatan daerah. Kita tahu pendapatan daerah kita s k a r a n g dari PBB segala macam. Kebetulan juga kami ini domisili di sekitar kota. Jadi di tempat kita t u h ada galian yang sangat membahayakan. Ini sangat berhubungan dengan jalan karena itu bikin macet juga pada dasarnya. dan itu kita udah coba hubungi Sudin, kata Sudinnya t u anggarannya habis, jadi nggak bisa d i b e t u l i n jadi itu di dibiarkan begitu macet dan orang banyak yang t e r k o s o k jadi mudah-mudahan IRP ini tuh bisalah menambahkan kas negara daerah untuk menutup di wilayah itu, itu、loh. banyak sekalian yang nggak diselesaikan, dikelantarkan. Terima kasih. Selamat sore Pak Harko. Sore. Silahkan. Ini deh, apapun namanya, ditunda dulu deh Soalnya kan yang ada juga belum maksimal Pajak daerah, peraturan lalu l i n t a s y a nggak ditaati p e n g u m p a n umum yang udah bajingan di tengah jalan begitu nggak diterbitkan Udah deh, tolong deh para-para koruptor yang ada di polda Dimanapun juga Anda berada, jangan mengeluarkan IDD baru dulu Karena itu s e m u a n y a juga butut-bututnya juga Pelaksananya a n juga belum dipikirkan Ya dampak sosialnya bagaimana Nanti ratenya juga berapa Timbul kesenjangan Apakah menanti tarif memang satu juta Kalau satu juta boleh deh tuh Terinuan di jalanin aja tuh Tarif satu juta Tapi kalau di bawah itu jangan deh Tapi ya mendingan ditunda dulu lah Ini udah nggak bener lah Negara ini nih ide-ide-nya Yang mengada-ngada aja lah Terlalu banyak bermimpi、baiklah. Ya makasih Iya Pak Hari Ya sore. Silahkan. Ya kalau bikin ide kreatif jago kita. Tapi dalam hal nanti kalau sudah pelaksanaan kalang kabut k a c a u balau. Sebetulnya apa, kemacetan itu apa sih sebabnya? Coba lihat itu motor yang melawan arus makin barat, mau tong sanas i n i Tapi d i i n d a k sekali pun ya kenapa, kenapa sih? Kenapa sih nggak berani d i k i l a n g a n n y a Hilang terus bikin d e n d a m besar udah beres. Orang semua takut ya Mana ada yang, yang d i b i a r i n orang jadi takut Semua makin bertambah, makin bertambah Belum lagi angkotan umum Jadi kalau, kalau mau kreatif tuh Ya kreatifnya kayak gitulah Yang, yang menuju perbaikan Bukan yang menambah proyek-proyek lagi、banget. Oke, b a Pak Andi Halo Silahkan Pak Andi Iya, kalau sistem ERP ini Kayaknya d i k a b i n i n d o n e s i a belum c o c o k ya d i s i k i masyarakat kita tuh sangat berbeda sekali sama masyarakat luar、uh, Kalau kita lihat contohnya negara yang paling d e k a t aja Negara tetangga kita, ya Singapura aja ya Itu mesti p u n y e l i t k a n ya di fasiliti itu semuanya ada Jalanan, yang jalanan gang-gang、uh, kecil aja juga semuanya mulut Kalau disini jalan top-topol aja kita banyak lobang, banyak apa Fasilitasi gak ada mau buat dikasih t a r i f begitu mahal juga Kayaknya n gak g nggak seimbang dengan Apa yang direncanakan dengan pemerintah、hmm. Oke、okay. Terima kasih Pak Valentino selamat sore Selamat sore Ya silahkan i Ya ini sebetulnya nih para Pembuat-pembuat apa ini Peraturan ini Udah putus asa itu Untuk bagaimana caranya Mengurangi kepadatan Jalan raya itu Jadi ini a d a Ide-ide atau punya jurus-jurus itu kita hargai dululah Barangkali dapat mengurangi atau dapat benar-benar memperlancarkan、uh, jalan raya itu bu. Jadi kita, kita hormati dulu ide dan、uh, ide-ide cemerlannya g Barangkali ya, terima kasih Ya, Bapak Freddy Halo Silahkan Ya, saya setuju dengan Bapak-Bapak yang tadi Jadi pada intinya itu パンダメトロジャーバー、カウジ a ーランジャ a ランに行ったら、a ウジャ l a ンジャーラ e ジ e ーランジャーラン a ャーランジャーラ s ジャーランジャー g a k perlu ditangkap di pinggir jalan. Siapa yang ランジャーランジャーランジャー a ンジャーランジャーランジャーランジャーランジャ a ランジャーラ k ジャーランジャーランジャーランジャーランジャーランジャーランジャーランジャーランジャーランジャーランジャーランジャーランジャーランジャーランジャーラ yang arti kalau you bikin pelanggaran dikurang-kurangin pelanggaran berat akan dikurangin banyak sekali. Jadi sebelum begini cobalah kalau jalan-jalan ke sana s t u dibanding tanpa shopping, di sana liat-liat lah, makasih. Ya, terakhir Bapak Edi. Halo. s i l a k a n Pak. Kalau menurut saya,、uh, kalau kita mau lihat ke negara yang sudah maju, itu contohnya Amerika atau China, itu mereka t e r u t a m a p e l e b a r a n jalan itu sudah pasti otomatis diusamakan. a Karena Amerika saja itu lebih dari sepuluh tahun mereka itu hanya fokus bangun jalan-jalan dan jalan. Nah, sementara mereka punya、eh, peraturan hukum n u n d a n g jalan. Nah Sementara di kita tidak. Nah, menurut saya kepolisian sih boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita lihat kondisi sekarang, rasanya sulit、eh, itu diterapkan bisa berhasil. Terima kasih.